Investasi mereka di Indonesia. Kalau fasilitas, misalnya Anda minta fasilitas karena butuh verifikasi itu paling lama dua minggu. Saya nggak mau bicara mengenai institusi lain, tetapi ini yang dicoba dilakukan di, di BKPM misalnya. Nah, ini ke depan Anda tanya sama saya, apakah ini cukup? Menurut saya harus bisa lebih dipercepat lagi. Ini yang saya co akan coba nanti berapa yang mungkin. Kalau Anda terlalu cepat juga, terus nggak d i p e r i k s a nanti kalau terjadi apa-apa salah, kan? Jadi tetap harus ada balance-nya. Tapi kita harus bikin bahwa proses ini k e n a apakah ada ruang buat perbaikan? Iya, karena kalau Anda lihat Singapura bisa lebih cepat. Ini hal-hal yang sebetulnya sudah terjadi. Jadi, 2005 itu sekitar 150 hari prosesnya. Anda bisa bayangin, sekarang dengan dipercepat seperti ini, bisa jauh. lebih baik dan itu berarti uang yang hilang biaya bunga ya cost of money yang hilang itu jauh lebih kecil gitu apakah ini udah sempurna belum mungkin di satu dua ada kasus masih itu yang kemudian kita harus lakuin evaluasi monitoringnya mana yang kurang gitu itu, itu yang yang coba dilakukan b e t u l n y a sih kalau mau tanpa tahu detail itu caranya mudah sekali investasi kita itu naik Di dalam satu kuartal terakhir aja 30%. Kalau tidak ada perbaikan di dalam iklim investasi, orang nggak mau investasi. Adakah perbaikan lain yang bisa dilakukan ke depannya, Mas? Tentu semuanya itu yang paling yang bisa dilakukan adalah berkaitan dengan improvement di dalam online, di dalam IT system. Ada satu yang saya nggak mau bicara dulu, ya nanti sampai beres. Udah siap, baru saya akan announce. Kenapa? Yang suka jadi masalah itu gini, kadang-kadang. Kita begitu bersemangat atau terpancing untuk sesuatu kebijakan yang belum sepenuhnya ready, kemudian dia mau dibicarain, ternyata di dalam prosesnya itu g a k sepenuhnya bisa. Padahal ekspektasi publik sudah terlalu tinggi, karena sudah diumumkan sebelumnya mengenai rencana itu. Jadi, saya bilang nanti tunggu aja. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini, perbaikan di dalam sebuah sistem yang kita lagi bangun itu bisa segera diumumkan. Yang tujuannya sebetulnya, Saya kasih ide besarnya itu adalah transparansi. Demikian Katib Basri, saya Giri Sadewa.